Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan apa kabar ibu-ibu di sini? Masih semangat walaupun berpuasa ya. ya Saya Debbie Oktora, senang sekali Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Islam Penuh Cinta. Dalam kedamaian, kemuliaan, dan kasih sayang Islam. Ramadhan Zilalamin. Iya tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan Ramadan dan puasa memang... Memiliki tujuan dan makna pada khususnya Tapi tidak hanya penahan rasa lapar dan rasa haus Ternyata ada makna tertentu Yang terkandung dan tujuan dari puasa ini sendiri Dan sudah ada di samping saya Profesor Dr. Alwi Shihab Yang akan membahas secara lebih dalam Mengenai kekuatan atau tujuan dari puasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar nih Pak Alwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Masih semangat ya Pak Walaupun di ya Iya Pak bagaimana sih Syariat dalam Islam sendiri Tentang puasa ini Bismillahirrahmanirrahim e, Pertama-tama Tidak terasa kita sudah berada di bulan Ramadhan Lagi Dan tiap kali bulan Ramadhan e, Tiap kali juga Kita mendengar uraian tentang puasa Tentang Ramadhan Kemuliaan puasa, kemuliaan Bulan Ramadhan dan peristiwa-peristiwa Yang terjadi pada bulan Ramadhan Yang menjadi uh, pemicu bagi uh, suatu perubahan bukan saja uh, di lingkungan uh, dunia Arab tetapi juga di lingkungan dunia uh, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan dan Al-Quran uh, telah menjadi petunjuk pada hari ini bagi 7 miliar kurang lebih di uh, Muslim di seluruh dunia Bayangkan dari suatu kota Mekah dilanjutkan di Madinah uh, Al-Quran Yang turun pada bulan puasa itu Telah menjadi uh, Agama yang diperlukan oleh Jumlah besar uh, Umat Islam di dunia Nah uh, Apa saja peristiwa-peristiwa pada bulan Ramadan Sebelum saya bicara tentang peristiwa Uh, kita baca dulu ayat tentang bulan Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina <saos> amanu kutiba'alaikumussiam kama kutiba'ala alladina min kablikum la'alakum tattakun wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan, diperintahkan diwajibkan bagi kalian untuk Betul. menunaikan ibadah puasa uh, sebagaimana diwajibkan kepada Kelompok bangsa Sebelum kamu nah, Tujuannya apa Semoga dengan puasa ini Kalian semuanya bisa meraih Takwa Kita juga sering sekali dengar Apa arti takwa ini Takwa Secara umum Kita mengikuti perintah Allah Dan menjauhi larangannya Tetapi lebih khusus lagi kita dengan bertakwa ini menghadirkan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Sehingga kalau kita bertakwa, kita selalu yakin bahwa Tuhan meneropong kita. Tuhan melihat tingkah laku kita. Sehingga kalau ada niat jahat, kita lalu berusaha untuk tidak diketahui Tuhan. Dan dengan demikian, kita mengurungkan. E, hal tersebut Nah taqwa ini juga Harus dibarengi Dengan keikhlasan kita Dan e, pasrah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taqwa banyak sekali Di dalam Al-Quran Orang-orang yang bertakwa Akan dimudahkan kehidupannya Orang-orang yang bertakwa Akan diberi riski Yang dia tidak pernah e, e, Mengantisipasi sebelumnya itu semuanya kelebihan orang-orang yang bertakwa bahkan dalam salah satu ayat disebutkan wasarilamafiriku wa wajan bergegaslah cepat-cepatlah untuk memohon ampunan dan memohon surga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi artinya luas sekali yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa jadi luar biasa. Maksud daripada puasa ini, tujuan daripada puasa, kita bisa meraih taqwa dan dengan taqwa ini insya Allah kita akan uh, meraih apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Nah, pada bulan puasa turun Al-Quran. Syahrul okay. Ramadan, Allahzi unzilafih Al-Quran. quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oke. Okay. <tansi> Dan penjelasan-penjelasan uh, Tentang petunjuk tersebut Di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan Tentang petunjuk Allah Dan saya kira ibu-ibu Kita semuanya yang mengikuti Pengajian-pengajian Kita tahu petunjuk-petunjuk yang Terkandung uh, di dalam Al-Quran Nah yang saya ingin garis bawahi di sini Selain kita meraih Sifat taqwa juga dalam rangkaian Ayat suci Al-Quran Mengenai puasa Disebutkan La'allakum tashkurun Dan La'allakum uh, yersudun Jadi ada Tiga Diharapkan kita bisa Meraih Selain uh, sifat taqwa iya. Sifat ke Kebijaksana uh, Yersudun itu bijaksana baik Dan baik yang kali. ketiga sifat Uh, Tadiat Takun, Yarsudun dan uh, Yaskurun Sifat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Pak Alwi, tahan dulu Pak Penjelasannya masih banyak dan akan semakin mendalam lagi Tentang makna puasa ini sendiri Dan apa saja sih peristiwa-peristiwa yang ada terjadi Selama bulan Ramadan di masa dulu Dan tentunya untuk ibu-ibu yang memiliki pertanyaan Segera disiapkan karena nanti kita akan masuk ke segmen Tanya jawab bersama Pak Alwi Syihab Dan untuk pemirsa tetap bersama kami Di Islam penuh cinta dalam kedamaian Kemuliaan dan kasih sayang Islam Alam adalah sahabat yang memberi banyak kebaikan Seperti buah kurma Memperkenalkan eyeshadow pertama dan satu-satunya di dunia. Rangkaian kosmetik dari ekstrak buah kurma. Eyeshadow Moisturizing Facial Wash. Membersihkan dan menyegarkan kulit. Eyeshadow Lightning day Cream. Mengandung super antioksidan yang mencerahkan kulit. Aishaderm Healthy White Moisturizer Body Lotion Melindungi dan menghaluskan kulit Aishaderm, jadikan wajah cerah, pancarkan barokah Aishaderm, kosmetik sahabat muslimah Halal dengan harga terjangkau dalam penuh cinta, dalam kedamaian, kemuliaan, dan kasih sayang Islam Masih membahas tentang tema puasa, makna puasa, tujuan puasa Nah saya juga masih bersama Profesor Dr. Alwi Syihab yang akan membahas terlebih dalam lagi tadi sudah dijelaskan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi selama bulan Ramadan di masa lampau Silahkan uh, Banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan pada masa Nabi. Antara lain adalah Perang Badar. Tentu ibu-ibu tahu Perang Badar ini adalah perang yang uh, menentukan kelangsungan dari uh, atau kemenangan di uh, Perang Badar ini menjadi titik awal kemenangan-kemenangan uh, dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu uh, bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan dimana kita seharusnya meraih hal-hal yang besar ya. kalau di Indonesia juga proklamasi kita pada bulan Ramadhan okay. jadi ya <tuh> memang bulan Ramadhan selain adanya uh, turunnya Al-Quran dimana pada bulan puasa juga uh, ada Lailatul Laylatul, Qadr, Laylatul Qadr. ya Khairun Min Alfishar lebih mulia daripada 1000 bulan, kelebihan dari bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan juga menjadikan kita Uh, melakukan introspeksi hmm. uh, karena bulan Ramadan ini uh, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan katakan bahwa fisik kita badan kita ini perlu sedikit istirahat selama setahun penuh kita uh, mempekerjakan fisik kita maka diperlukan waktu-waktu tertentu untuk eh uh, Istilahnya overhaul atau turun mesin yeah. Kalau mesin harus ada masa Dimana uh, pencernaan kita bisa lebih baik Bahkan uh, puasa ini telah terbukti Dari penelitian-penelitian modern mm -hmm. Itu bisa mencegah stroke yeah. Bisa uh, menjadikan uh, menambah sel-sel darah putih kita Dan banyak lagi hal yang bisa bermanfaat bagi manusia dalam rangka dia berpuasa. Okay. Uh, saya kira uh, tidak salah kalau uh, ada anjuran untuk puasa yang dikaitkan dengan kesehatan. Tassumu tassihuh, sumu tassihuh. Berpuasalah untuk kamu lebih uh, sehat. Uh, dan sekarang ini banyak sekali ibu-ibu khususnya yang berpuasa. Ya syukur kalau niatnya puasa untuk mendapatkan rida Allah, tapi ada juga yang menjaga uh, berat badan, berat badan, menjaga kecantikannya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya puasa ini memang uh, sangat uh, bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, hal-hal lain yang perlu saya uh, ungkapkan dalam uh, hal puasa ini ya. dalam rangkaian ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang puasa ada satu ayat yang di uh, uh, masuk di dalam rangkaian ayat-ayat puasa mm -hmm. yang sangat penting bagi kita semua untuk melakukannya kita salah ke ibadi ni fa ini kerib uji budakwa jadi dalam rangkaian uh, penjelasan tentang puasa ada ayat itu di istilahnya dimasukkan di dalamnya kalau hambaku bertanya tentang aku sampaikan bahwa aku ini dekat kepadanya, maka berdoalah jadi kita dianjurkan betul-betul pada bulan puasa ini untuk berdoa karena salah satu doa yang di, uh, akan diterima yang paling cepat diterima Terima. adalah orang yang dalam uh, uh, berpuasa. suasana berpuasa dari itu dianjurkan bagi kita sekalian untuk e, memanjatkan doa yang sungguh-sungguh e, apa yang kita hendak raih dalam dunia ini dan di akhirat kelak pada bulan puasa ini. Kalau tidak tidak diselipkan ayat itu ya. dalam rangkaian puasa. Iya, baik Pak Alwi. Kalau begitu nampaknya ini juga ibu-ibu di sini sudah ingin bertanya langsung dengan Pak Wi. Sudah ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seseorang puasa wajib karena terpaksa diterima atau tidak? Dari tadi kita sudah katakan bahwa taqwa ini di dalamnya terdapat eh, kesadaran kehadiran Tuhan bersama kita. Jadi artinya segala sesuatu yang diniatkan Uh, untuk keridaan Allah Insyaallah diterima Apalagi puasa mm -mm. yang dinyatakan bahwa puasa itu Satu-satunya ibadah yang disebutkan bahwa Puasa itu adalah untuk aku mm -hmm. dan kata Tuhan Dan aku yang akan menyerahkan hadiahnya langsung mm -hmm. Biasanya kalau presiden langsung memberikan hadiah kepada rakyat itu berarti uh, hal itu sangat istimewa puasa ini sangat istimewa karena apa karena tidak ada yang tahu antara kita dengan Tuhan apa puasa kita itu uh, hanya untuk uh, di seperti Ibu bilang tadi ya dipaksa maka saya berpuasa tapi ada juga orang yang mau dipuji ya eh uh, Saya dulu waktu kecil juga biasa Karena capek masuk tamar mandi Minum sedikit Tidak ada orang tahu kan Atau nah. karena diiming-imingi puasa ya Nanti didapat apa, dapat hadiah Iya nah. betul, betul. Nah, Tapi kalau orang puasa karena dipaksa Ya Saya tidak tahu sampai dimana eh, Rahmat Tuhan terhadap orang yang dipaksa Dan harus berpuasa Ya kita doakan saja Supaya dia sadar nah. Jangan sampai dia berpuasa karena dipaksa Karena kalau dipaksa, uh, hatinya tidak mau kan? Iya. Tuhan bisa melihat hati seseorang. Hatinya, niatnya tidak mau puasa, tapi karena dipaksa maka dia berpuasa. Jadi seakan-akan uh, dia berpuasa itu bukan karena Allah. Dan segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah, saya kira Allah lebih tahu uh, apa yang harus dilakukan. Uh, diganjarkan kepada orang-orang yang semacam itu ya oke okay. jadi Pak Alwi seperti banyak uh, rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa keutamaan dari puasa ini sendiri untuk meningkatkan ketakwaan nah ya. jadi apa kelebihan puasa ini dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain uh, sebagaimana saya katakan tadi bahwa puasa mempunyai kelebihan uh, antara lain adalah pada bulan puasa ini uh, adalah Lailatul Qadar ya, ya. Pada bulan puasa ini Al-Quran turun. Pada bulan puasa ini kita mengerjakan e, ibadah ini dengan harapan betul-betul kita mengharapkan e, pahala dari Tuhan yang diserahkan langsung kepada kita. Tentu e, yang lain-lain juga demikian ada e, keistimewaan tetapi bulan puasa kita ketahui eh uh, kita dianjurkan untuk tadarus, yep. kita dianjurkan untuk iktikaf, kita dianjurkan untuk lebih uh, lama berada di uh, kesendirian kita untuk melakukan introspeksi. Uh, itu yang dinamakan muhasabah. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir itu sangat intens di dalam beribadah, uh, beribadah. dan hal itu uh, seharusnya menjadi uh, contoh baik bagi kita semuanya uh, sekarang kalau musim-musim puasa di Mekah dan Madinah uh, hotel di Mekah itu melonjak dari yang biasanya hanya 300 dolar bisa menjadi 30 ribu dolar karena hotelnya terbatas Umat islamnya semuanya mau datang Pada 10 hari terakhir Berlomba-lomba berlomba beribadah, beribadah pada 10 hari terakhir Itu keistimewaan dari bulan puasa Jangan sampai kita uh, Melewatkan Ini pada uh, Bulan ini untuk kita Bersama-sama dengan umat islam Lainnya uh, Beritikaf tidak harus di masjid Kita bisa beritikaf Di kamar kita sendiri Tetapi dengan niat Uh, kita melakukan munajah, berdoa lalu uh, memohon Uh, ampunan dan memohon Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Betul sekali Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Alwi Atas penjelasannya atau Sangat bermanfaat buat kita semua Dan pastinya akan terus kita amalkan Ya ibu-ibu betul ya Dan insya Allah pembahasan ini juga akan uh, Kita lanjutkan kembali Nanti di tema selanjutnya Dan insya Allah saya Debbie Oktora juga akan menjumpai anda kembali Di Islam Penuh Cinta, Dalam Kedamaian Kemuliaan dan Kasih Sayang Islam! cara ini dipersembahkan oleh Aisaderm